Diceritakan kita masih banyak Masyarakat yang enggan Atau masa bodoh terhadap peraturan lalu lintas Dari yang Tidak memahami, tidak memakai helm Meski dekat Tidak memiliki atau Tidak mengurus kelengkapan surat-surat Dan sebagainya, dan banyak lagi Ini barakulahikum Termasuk pelanggaran syariat Pelanggaran, urusannya pelanggaran Terhadap aturan penguasa Tapi itu adalah pelanggaran terhadap syariat Karena Allah S.A.W. Memberitakan untuk dasma batu dia Dengarlah dan taatlah Pada perkara yang ma'ruf, pada perkara yang baik Dan itu semua adalah untuk kebaikan bersama Untuk keamanan di jalan Untuk ketertiban di jalan Untuk kelancaran Yang semuanya adalah perkara yang Diharapkan oleh semua pihak Maka hendaklah ditaati Dan hendak diperhatikan Ahli sunnah harus perhatian dengan sunnah Jangan merendahkan perkara-perkara yang seperti itu